Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wa Amma ba'd Uhwani rahimani warahimakumullah Melanjutkan kajian kita Hak yang keempat Dari hukukul ukuwah Hak-hak persaudaraan Karena Allah Adalah untuk seorang muslim tidak bersuudzon berburuk sangka kepada saudaranya di dalam hadis Rasulullah sebutkan iyakum wadhanna fa inna adh-dhanna hadits Jauhi oleh kalian dugaan Karena dugaan-dugaan itu Perkataan yang dusta Yang paling dusta Artinya Jika dalam dirimu Bergejolak sesuatu dan timbul dugaan-dugaan macam-macam yang tidak-tidak Maka ketahui itu adalah yang paling dusta Jika tumbuh berkembang ucapan sesuatu dalam diri Kenapa fulan begini? Berarti fulan begini Jangan-jangan dia begini Omongan-omongan semasa itu dalam dirimu Berdasarkan berburuk sangka Kepada saudaramu adalah agzabul hadir Terus sebagai bentuk Pembicaraan yang paling dusta Hanya dengan dugaan dan Hukum perkiraan Kesimpulan yang tidak berdasarkan hujah Terlebih ini saudaramu yang kamu tahu Ma'ruf dia Alal istiqamah Saudaramu yang kamu tahu dia Alal ta'ah, alal khair Itu yang kamu tahu dari dia Maka jauhkan Berbagai Prasangka-prasangka buruk dan dugaan jelek terhadap dirinya Keistiqomahan dia dan kebaikan dia itu yang kamu kedepankan Sesuatu yang tidak pasti Jangan kamu turuti untuk merusak hubunganmu dengan dia Di dalam hadis. Atau dalam asar Umar bin al-Khattab pernah berkata Terkait Nasihat beliau La tagunanna di kalimah Kharajat min akhika su'an wa antatajidulaha fil khairi mahmala Jangan tergesa kamu berburuk sangka kepada saudaramu dari ucapan yang dia ucapkan. Sementara kamu bisa membawanya kepada kemungkinan yang baik. Berkata dia ada omongan sampai ke telingamu dia berbicara demikian. Jangan kamu bersergera kemudian berburuk sangka Berarti dia begini kok kenapa dia begini Kamu arahkan ke makna yang baik Mungkin yang dia maksud begini Nah insyaallah kita tahu ndak ndaklah kalau fulan Saudara kita ini Mengucapkan yang demikian Dengan maksud begini yang jelek Tidak karena kita tahu dia orang khair, orang istiqamah, orang taat Orang baik. Begitu, tajid fil khair mahmala. Selama kamu bisa mengarahkan omongan itu kepada yang baik, ke arah makna yang bagus, bawa ke sana, sehingga menutup pintu-pintu syaitan untuk masuk merusak hubunganmu dengannya. Dan demikian para sahabat dan para aimatus salaf Rahimahumullah Dalam mendudukkan apa yang mereka dapati dari saudaranya Allah pun mengingatkan dalam Quran hijtanibu kafiran minadhon inna ba'dadh dhanni ithm jauhi oleh kalian banyak-banyak bersangka karena sebagian prasangka itu dosa tidak boleh dituruti. Rutama ketika dari mungkin omongan yang bersayap perkataan yang begini Selama kamu tahu orang ini istiqomah Baik manhaj dan aqidahnya, Kamu artikan kemakna yang terbaik Mungkin bulan menghendaki ini Dia mungkin mau menyampaikan begini Cuma salah dalam takbirnya Dalam tutur katanya atau tulisannya Tidak dia inginkan makna yang rusak Makna yang jelek Sehingga udhur kamu berikan padanya. Demikian sikap husnudzan dikedepankan ketika orang itu ma'ruf dengan khair. Ma'ruf dengan istiqamah. Mahumin ahli raib. Bukan orang yang memang diragukan keimanannya Bukan orang yang diragukan istiqomahnya Tapi orang yang ma'ruf kebaikannya Dijaga tetap kebaikannya Kata Abdullah bin Al Mubarak imam Al-mu'min yatrubul ma'adhir Sifat seorang mukmin Dia pasti cari Ma'zirah Mencarikan udur Untuk saudaranya Gampang memberi udur untuk saudaranya Mungkin dia begini InsyaAllah dia maksud begini Tidak, tidak mungkin dia Bermaksud begini Dikasih udur Wa yaltamisul ma'zirah Begitu sifat seorang mukmin kata Ibnu Mubarak mencari uzur memberikan uzur kepada saudaranya. Dan itu tentunya sifat yang mulia dan begitu terpuji pada diri seorang mukmin. Karena syaitan Memainkan perannya Untuk merusak Hubungan mukminin Satu dengan yang lain Dengan hal-hal semacam ini Berarti fulan begini Berarti fulan alam begitu Kok bisa, kenapa dia begini Jangan kamu suhutan pada dia Perbaiki sangkalah Kepadanya sehingga dadamu Tidak sempit enggak banyak tanda tanya kenapa bulan kenapa aku di gini kan sekian banyak kemungkinan sebenarnya kalau saja dia enggak tergesa-gesa tapi begitulah kebanyakan manusia menghukumi saudara dia hanya karena dandan dugaan prasangka yang dia sendiri enggak bisa pertanggungjawabkan secara ilmiah apa betul demikian dan itu merusak hubungan ukhuwah fillah dengan banyaknya sangka-sangkaan yang kamu berikan padanya kamu jika berbaik sangka kepada mukminin akan lapang dadamu Sifat seorang mukmin. Wal, mu, wal munafik Azal Arabun munafik Mudah untuk mencelak Kemar untuk merusak dan menjelekan nama orang Tidak diberi uzur orangnya Padahal sehat juga belum disampaikan Kesalahan juga masih bersayap Mungkin begini mungkin begitu Tapi langsung dikat Itu sifat munafik Mu'min tidak demikian ia tulubul aadhar, mudah memberi ugur kepada saudaranya. Maka berbaik sangka hak yang hendaknya diberikan kepada saudara kita mukmin atau juga itu mukminah ya kepada mukminah yang lain berbaik sangkalah. Hak yang kelima. Agar seorang mu'min itu Tidak berdebat Cekcok Perselisian dengan Saudaranya Hal itu Karena cekcok Merusak cinta Dan kasih sayang Merusak persaudaraan Hanya berubah menjadi kebencian Dan permusuhan atau persatuan antara satu dengan yang lain Bagaimana cekcok ketika masing-masing Inginnya mempertahankan pendapat dia Dan ingin menjatuhkan pendapat lain yang disampaikan oleh saudaranya Di dalam perkara ini manusia ketika berselisih kalau urusan duniawi urusan apalah masing-masing. Mungkin punya pendapat Masalah teknis Masalah apa Beda satu dengan yang lain Apa masalah Kadang misalnya tanah Kita mau bikin madrosa Di mana enaknya Yang kumpul tentunya Para orang-orang yang Berkompeten dan Paham dalam dakwah tiga orang empat orang lima orang misalnya, bisa beda-beda. Yang satu aksen di sini murah tanahnya, yang lainlah aksen di sana lebih sepi daerahnya. Yang satu lagi di sana dekat dengan air gampang. Yang satu lagi begitu masih masih punya sudut pandang. Punya pendapat yang didasari oleh anggapan dia Baik karena ini, karena murah, karena air, karena ini Maka mumarok adalah cekcok ketika kamu meyakini yang benar kamu Saudaramu gak ada benarnya sama sekali sudah. Dalam urusan dunia dalam urusan yang semestinya orang itu Lebih lapang dada Dalam masalah yang semestinya Bisa didiskusikan dengan baik Tapi kadang mempertahankan cekcok coba, terima kalau gak pendapatnya Yang diambil oleh semua Dia gak akan ridho Dia akan kecewa, dia akan marah Kalau bukan pendapat dia yang diterima Semua orang Sehingga terjadi cekcok Perdebatan yang sudah tidak ilmiah Emosi disini Makanya Rasulullah sebutkan Man taraka mira wa huwa muhik Banallahulahu baytan fi a'lal jannah yang meninggalkan percekcokan Dalam keadaan dia benar Tapi dia tinggalkan Agar tidak merusak hubungan dia Dengan saudaranya Allah akan bangunkan baginya rumah Di atas jannah Menunjukkan itu amalan mulia Dan sebaliknya amalan jelek Kalau orang Cekcok dan mempertahankan itu Tidak bisa kamu yang salah. Ini ini ngotot dengan mata melotot, dengan berkeringat, dengan suara keras, dengan ini, urusan urusan yang bukan pada tempatnya untuk dia Stressing dan kaku di situ. Masalah masalah. Yang bisa diselesaikan semestinya Dengan kepala dingin dengan baik Dan seringnya memang Muncul dari orang-orang yang Hubbul holaba Senang dan cinta untuk menguasai majelis, Senang untuk Dianggap tampak dia yang paling benar Dia yang paling bijak Dia yang paling hebat yang harus dia dan keputusan dia yang segala-galanya Ya adalah sifat-sifat otoriter pada dirinya Padahal masalah yang bukan prinsip di dalam agama Bukan prinsip dalam manhaj Selain itu sebab yang menjadikan orang demikian sampai mau adu cekcok dan perdebatan sengit semacam itu, ketika orang tidak mau terima pandangan orang lain, nggak mau tahu sudah, kolot dengan dirinya sendiri, sebagai dia orang lain nggak ada benarnya. Dijelaskan Tidak ada Atau berat bagi dia Besar bagi dia Kalau dikatakan Kamu salah Kamu keliru Itu bagi dia Kayak dia dijatuhi gunung Saya salah Anak keliru Terus kenapa kalau kamu salah Kamu keliru Bagi beberapa orang Penyakit Jiwa Gak terima dan Kalap dia kalau dikatakan dirinya salah Kalau dirinya Keliru, gak baik Gak tepat keputusan yang dia ambil Karenanya dia Berusaha untuk mempertahankan Apa yang Menjadi pendapat dia Makanya para ulama sebutkan orang-orang semacam ini akan terlihat dari cara dia berbicara diulang-ulang sesuatu yang sudah dia sampaikan dan itu kejahilan menunjukkan zahah menunjukkan kebodohan seseorang diskusi misalnya Masalah apa antara A, B, C, D dan F misalnya. Si A nyampaikan pendapatnya. Menurut Anna begini, begini, begini, begini, begini. Yang lain semua pada nggak setuju dan logis dan tidak setujuan mereka. Jangan karena begini, ini, Zana begini. Mereka punya hujah, mereka punya alasan yang tepat memang dia tolol oleh semua merah padam wajahnya sih ab lo tapi menurut ana begini diulangi lagi yang sudah dia sampaikan, lah kan bodoh orang sudah dengar ada apa kamu ulang kalau kamu punya alasan lain silahkan terkadang orang ulangi yang sudah dia sampaikan tapi menurut ana begini ab ini gini gini gini gini sudah dia sampaikan ngapain kamu ulang kamu nggak bawa sesuatu yang baru. Orang sudah dengar tadi dan semuanya istilahnya sudah dipatahkan, sudah menunjukkan lemahnya nggak baik, kurang tepat. Jangan, ah, ini begini, begini, ini. Masuk dia ulang lagi tiga kali. Ini sevi, sudah penyakit. Bagian orang ada penyakit jiwa padanya penyakit ini Gak mau dan tidak bisa diajak terbuka Kalau orang itu arif Halim, santun, enak diajak ngomong oh, Jangan, itu sepertinya gak tepat karena begini-begini Oh iya juga ya, iya betul Itu tidak terpikir oleh anak tadi Kan enak, selesai Tapi kalau kemudian Dia tidak mau tahu Apa yang disampaikan orang Berisi pukul dengan yang pada dirinya Akhirnya merusak hubungan Ya siapa yang mau tahan dengan orang seperti ini Siapa yang bisa sabar Dekat dengan orang yang macam begini Kamu yang Punya sifat seperti ini yang merusak Hubungan baik dan hukua yang terjalin dengan baik Karena Allah Subhanahu SWT Sebab yang keempat adalah kurangnya menjaga lisan Terutama dalam masalah tadi itu diskusi arbitrasi dalam masalah apa begitu dalam musyawarah kadang kurang terjaga lisan padahal Rasul sebutkan manusia itu banyak dijerumuskan ke dalam neraka akibat lisannya di Muad Saqilat ka umuka ya Muad hal yakbun nas ala manakhirihum wa qala ala wujuhin illa hasaidu alsinatihim ainar rajula la yatakallamu bi lam yulqilahabalan yahwi biha fi nari jahannam terkadang orang bicara dengan satu kata yang tidak dia perkirakan tidak dia hitung ternyata dari satu kata itu terjerumus dia ke neraka jahannam sejauh itu dan itu tidak dia perkirakan ternyata sejauh itu Radiyallahu ta'ala Anha Aisyah Umul-muminin Ketika Sempat mengatakan tentang Sofia Istri Rasul Innaha khasiro Sofia itu Orangnya pendek Tapi ya disebut Dalam konteks celaan Memang pendek, tapi kemudian disebut dengan celaan, nggak baik. Maka marah Rasulullah dan mengatakan, innahakalima lau muzijat bimail bahr lamazajathu. Itu kalimat hanya satu kata, pendek. Tapi kalau seandainya dimasukkan ke lautan akan busuk itu lautan terkontaminasi dengan satu kata ini yang begitu jelek ini. Jadi bau lautan. Hanya karena satu kata. Tidak dijaganya afatul lisan. Sudah lepas kendali dan bicara semaunya. Apa yang Dia ingin sampaikan Dia ingin bicarakan Dia sampaikan Tanpa dia perhitungkan Apa membuat orang terluka Hatinya, sakit hati Tersinggung, gak peduli dia Bisa saja orang Lepas kendali Dalam berbicara Karena gak, gak dijaga lisannya gak, Padahal gak ada gunanya Omongan itu Misalnya tadi dalam musawaranya Oh ya kalau Kalian Nantum memang Inginnya Bah Hancuran Dan ini ya terserah kalian Ini omongan gak ada gunanya Yang dimusawarakan tentang apa Misalnya sudah sebatas itu saja Ngapain kau bicara ke sana Kemarin ini itu Lisan banyak pengaruhnya bisa merusak hubungan baik antara yang satu dengan yang lain. Almu'am itu hak yang kelima untuk seorang mukmin menjaga afat kejelekan dan penyakit lisannya dengan berbagai bentuknya, tidak berdebat, tidak cekcok, tidak berselesei dengan saudaranya, tinggalkan karena kamu menyadari kamu akan Cek cok ujung-ujungnya nanti nah, Akhirnya renggang hubungan kamu Semua baik jadi gak karuan rusak Kalau dia Orang munsif Orang halim enak ya acara Walaupun kamu berbeda Sudut pandang misalnya Ya bicara dengan mereka Ya kalau menurut anak ngelihat ana begini ya alasannya begini begini begini nah anda ah itu lain perkara ini begini anda begini ya mungkin juga seperti yang atum sampaikan, walaupun nah, ya, ya gini enak gitu loh pelong hubungan tetap baik saling menghormati saling ini nah. adab dijaga dalam e, musawaroh dalam e, perdebatan yang didiskusikan masalah apa nah, yang keenam dari hakul ukuwa adalah menjaga bukan menjaga Me... Menyampaikan dengan lisan Menyampaikan secara lisan Sesuatu yang patut kamu sampaikan kepada saudaramu Menyampaikan dengan lisanmu Sesuatu yang memang patut kamu sampaikan itu kepada saudaramu dan itu juga Ada beberapa mazharnya bentuknya Yang pertama Untuk Kamu sampaikan Cintamu pada dia Lisar Itu hak dia Kamu sampaikan Rasulullah ajarkan Ida ahabba ahadukum akhahu Falyuklim kalau kamu cinta saudaramu kasih tahu, mendatangi ya fulan, anak uhib buka fiddah, anak lihat antum, masya Allah barakallahu bi Istiqamah taat ibadah begini, akhlakmu begini, maka Ana uhib buka fiddah, disampaikan. Artinya untuk orang tidak pelit dengan lisannya menyampaikan yang memang itu patut disampaikan karena dengan itu saudaranya pun akan terharu dan tersanjung dan tahu diperhatikan oleh saudaranya mempererat persaudaraan dan kasih sayang di antara mereka Allah mengajarkan kepada muaminin wakul ibadiah kululatihiyah ahsan. Katakan kepada hambaku untuk mereka itu berbicara dengan yang lebih baik. Artinya jika ada dua kata ini baik ini lebih baik, sampaikan yang lebih baik, tinggalkan yang baik. Sampai setingkat itu inna Karena syaitan terus ingin merusak Hubungan diantara mereka Al-Muhim Ini bentuk yang pertama Menyampaikan Yang kedua bentuk pula Penyampaian dengan lisan Yang patut kamu sampaikan adalah kamu jaga Nama baik dia Terutama ketika dia gak ada Artinya sedang goib tidak di hadapanmu Apalagi ketika Ada orang yang ingin Merusak Nama baiknya Maka kamu sampaikan padanya Oh, enggak, enggak begitu. Yang kita tahu Fulan, saudar kita, masya Allah dia, masya Allah dia istiqomah. Kita tahu dia baik. Nah. Semua ekuat kalau ditanya ya dia akhlaknya bagus dalam muamalahnya. Kamu bela, kamu jaga nama dia. Artinya kamu tidak diam, tidak pelit dengan lisanmu untuk membela dia. Untuk menjaga kehormatannya, sampaikan pembelaan, pujian baik kepada dia yang kamu tahu memang orangnya istiqomah dan dikenal baik akhlak atau muamalahnya. Selain itu. Yang ulama sebutkan itu memicu orang untuk bertolak dan misalnya kamu bicara fulan saudara kita ini, masya Allah dia, dia ringan tangannya, nggak bisa ngelihat saudaranya sakit langsung dia jenguk nggak bisa ngelihat saudaranya butuh langsung dia bantu. Dia uh, masyaallah memang orang butuh apa cekatan dia, cepat dia, masyaallah fulan ini. Ketika kamu bicara demikian, yang lain mendengar seperti terpacu untuk bertoladan melakukan hal-hal yang serupa yang baik. Maka pujian di belakang orang bagus yang dilarang kalau di depannya. Apalagi dikhawatirkan orangnya akan Hurur Tertipu pada dirinya Bangga diri dan hilang tawaduknya Ini di belakangnya Tanpa dia ketahui Kamu Sampaikan dengan Lisanmu Tentang eh, Kebaikan yang ada Padanya yang ketiga bersyukur atas kebaikan-kebaikan dia yang kamu dapat tidak di dia layak surullah menlayak surnas kalau sebutkan tidak bersyukur kepada Allah yang tidak bersyukur kepada manusia wa mansona ilai kumarufan ma fakaviu orang yang beri kebaikan pada kamu balas. Kebaikannya walaupun hanya dengan doa, jazakallah khair, atau yang semisalnya. Walhasil kamu sampaikan dan itu kepedulian kamu kepada kebaikan respon kamu atas kebaikan-kebaikan yang dia berikan padamu. Kamu kan jazakallah khair. Ya Allah, sunatan Allah yang balas, sunatan dibarokai. Pada keluargamu dan hartamu begini, begini. Sehingga kedua belah pihak yang ini membantu Beri harta misalnya Kamu pun membalas Mendoakan Berterima kasih Atas jasa dan kebaikannya Yang ketujuh Dari hakul urhuwah Sangat penting Adalah Al-Af'u an-Zallad, ma maafkan dari kesalahan-kesalahan dia untuk orang itu berlapang dada, mengampuni dan memaafkan kesalahan saudaranya. kulukum kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun setiap bani adam adalah banyak melakukan kesalahan dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau itu Kesalahan Yang terkait dirimu Artinya Hak Yang dia abaikan Hak kamu Maka hendaknya orang itu Mudah Untuk memaafkan Ketergelinciran Dan kesalahan perilaku saudara dia pada dirinya uh, Disebutkan Dari Imam Maimun bin Mahran, Rahimahullah Bahwa pernah beliau suatu ketika mengundang tokoh-tokoh masyarakat di rumahnya, para ulama-ulama besar, orang kaya, tokoh-tokoh pemerintah, berhasil undang makan-makan di samping beliau anaknya yang masih kecil. Begitu sudah siap, dia panggil. Pelayannya atau buddhanya Untuk mengeluarkan, Dikeluarkan oleh sang buddha Dengan panci besar Kuah Guli atau apa gitu, Marak Dengan dagingnya yang masih panas Baru terangkat dari api Walah terpeleset ini buddha Sehingga Pancinya bumpah Wa subhanallah Nenai anaknya maimun bin mahram Ketumpahan ke anak-anak. Biyo. Ma'ubahillah. Masya wa Allah. Walhasil anaknya meninggal di tempat. Bayangkan. Di depan tamu besar. Wah tumpah. Wah anaknya meninggal. Bayangkan maimun seperti apa. Si budak. Meminta maaf Tuhanku diingatkan oleh Buddha Ingatlah Allah SWT Berfirman Di surat Al-Imran Walgazimin al-ghair Orang-orang yang bertakwa itu Orang yang mampu menahan emosinya Uwaib itu emosi yang sangat puncak Yang orang gak akan tahan secara umum biasanya Untuk tidak meluapkan Diluapkan dengan kata-kata Pada orang yang bikin dia kesal Atau dengan perbuatan Tadi tempeleng, tadi apa Tapi orang yang bertakwa justru mampu menahan Di saat itu Kata Maimun kepada budak budaknya faal aku telah lakukan ini belum enggak emosi enggak marah enggak apa Maimun bin Muharrim imam besar kata budaknya tuanku Allah enggak berhenti di situ tapi Allah lanjutkan Walafina afina anin nas Bukan hanya mereka menahan emosinya Tetapi juga Mereka memaafkan orang yang membuat dia emosi Orang yang menyakiti atau berbuat jelek padanya Dimaafkan Ini makna lebih Dan Maimun Ibn Ma'ran faham Apa yang dimaukan Buddha Maka beliau pun berkata Kolos Mulai hari ini Kamu saya maafkan Kamu merdeka Liwajillah ya, Kamu bebas Bukan budakku lagi Jadi orang merdeka Sudah gak emosi Gak disakiti Budak ini dicaci maki, Gak ditempeleng Gak, ditempelen, gak diapa-apakan Dimaafkan dimerdekakan lagi Kata budaknya Wahai Tuanku, Allah tidak berhenti di situ Tapi Allah tutup ayat Wallahu yuhibbul muhsinin Mereka menahan emosinya Mereka memaafkan orang dan mereka Dan Allah cinta kepada orang yang berbuat Ihsan kepada orang yang berbuat baik kepada orang lain, terutama kepada yang justru menyakiti dia dia berbuat baik. Dan Maimun pun paham apa yang dimaukan budaknya. Kata Maimun, "Sudah kamu merdeka. Kamu boleh pergi ke mana pun kamu suka dan bawa bersamamu Seratus ekor unta. Ambil bawa besarnya jiwa seorang imam justru di saat si budak melakukan kesalahan yang fatal dan besar anaknya meninggal dimaafkan tidak emosi tidak dicela tidak disakiti dimerdekakan bukan hanya itu dikasih seratus onta karena maimun, ulama dan juga Orang kaya alam besar Alhamdulillah Kita dengar atau kita baca Kisah Geografi para iman ini Seperti cerita dongeng mimpi Tapi itu Kenyataan Besarnya hati Dan Besarnya lapangnya Dada mereka Imam Ahmad Ibn Hanbal Bahkan pada musuhnya Ketika beliau uh, Setelah beliau dibebaskan Oleh Mutawakil Allah Karena sebelumnya Beliau disiksa dan diadab oleh tiga khalifah berturut-turut Tiga dekade berkelanjutan Di masa mahmun Kemudian di masa e, mu'tasim billah Kemudian di masa al bi-amrillah, Tiga khalifah Imam Ahmad di penjara, di adab, di siksa, abisabisan gitu. Untuk karena mempertahankan Quran adalah kalimullah, bukan makhluk. Alhasil, telah bela dibebaskan dalam keadaan bapak belur, sakit. Yang karenanya beliau meninggal sampai karena sakit parah di punggungnya, Kebanyakan dipukul Kata Imam Ahmad panggil anaknya Persaksikan olehmu bahwa aku tidak ingin ada antara aku dengan salah satu kerabat rasul kerenggangan di hari kiamat kelak Artinya beliau memaafkan para khalifah itu karena mereka Abbasiyah Anak cucu Abbas Nabil Muttalib, paman Rasul Aku tidak ingin dihadapan Allah Nanti antara aku dengan kerabat Rasul Ada Urusan, ada kerenggangan Aku Adapun Al Jalad Si eksekutor Tukang cambuknya Projulun Mahdur Mahdur dia dia kerjaannya itu kalau enggak tidak dapat makan Anak istrinya Dia sebetulnya tidak senang Tidak ingin nyeksa Imam Ahmad Tapi iya. disuruh Maka dia mabur Aku maafkan bukan maunya dia Tapi kata Imam Ahmad Ibn Abi Duat ad Adalah provokatornya Dan penyebab semua ini Dalangnya Ibn Abi Duat Karenanya para imah dipenjara Disiksa sebagian dibunuh Otaknya Ibn Abi Duat ini Kata Ahmad Ibn Abi Duat Antara aku dengan dia Allah Nanti dia mengukaya Ini akan aku tuntut Dia mengukaya Dia mengukaya Di hadapan Allah Karena ini semua perbuatan dia dan perilaku dia Berjalan waktu Sampai beliau mendekati ajalnya Nabi Muhammad. Ia ya orang merasa kalau ajalnya semakin dekat. Biasanya kita kalau orang tua kita atau siapa yang mungkin nah, kan biasanya manggil atau wasiat wasiat begini ya orang pahamlah kalau. Dia sudah merasa semakin dekat ajalnya Dipanggil anaknya kembali oleh Imam Muhammad Dulu Aku pernah sampaikan kepada kamu Begini, begini, begini oh, Ibn Abi duat Tidak aku maafkan Antara aku dan dia Adalah Allah nanti yang menyelesaikan Ketahui Dan saksikan olehmu bahawa aku mengingat di Muslim Imam Ahmad Bahawa Allah siapkan Pintu di surga Yang itu Allah Buat bagi orang-orang yang mudah Memaafkan bagi orang lain Yang melakukan kejahatan padanya Kezoliman padanya Dimaafkan Demi mendapatkan itu Persaksikan oleh Ibn Abi Do'ar Aku halalkan Aku maafkan dan tidak lama setelah itu beliau Meninggal dunia Rahimahullah Al-af An-innas An-izzallah Memaafkan dari is, Dia sengaja Dia tidak sengaja Ada saja Kesekan-kesekan Omongan Yang tidak baik Ya Allah muamalah kadang begini kadang begitu Memaafkan kesalahan mereka adalah hak dalam persaudaraan. Untuk orang itu tidak kaku-kaku. Bisa ini kesalahan dia. Harus datang ke saya dulu. Suruh kulan minta maaf ke anak. Kalau enggak, enggak akan anak maafkan. Dikit-dikit ada masalah. Wah, bisa. Ya, dikholas maafkan. Oh, enggak, enggak, enggak. enggak bisa. Hisap nanti dia mulki amah antara aku dengan dia. Ia Allah yang selesaikan anak-anak dia. Ya akibat uang anak sekian Ya akibat bulan berbuat begini, bulan berbuat begitu. Kata Syekhul Islam, Rahimahullah. Pada dasarnya orang itu boleh menuntut haknya itu hak kamu karena kamu didolimi kamu menuntut hakmu itu harta kamu itu kehormatan kamu kamu pertahankan kamu tunjuk. boleh itu hak kamu tapi perlu diingat kata syekhul islam kalau orang terbiasa tidak mau melepas haknya segala sesuatu-suatunya dia tuntut dia minta harus kembali utuh siapapun yang dia merasa mendolimi dia harus minta maaf harus dikembalikan harus begini harus begitu dia tidak membiasakan diri untuk berlapang dada untuk memaafkan untuk membiarkan sudah hati dia ini mengharap fadilah dan keutamanya di syawal tentunya dia tidak biasakan dirinya demikian, justru dia biasakan segala sesuatunya dia tuntut. Nah, enggak bisa dia menerima. Ha, nah, ini hana. Enggak, teruskan Allah bales dia. Allah hancurkan dia. Bulan begini, <tuh> saudaranya <tuh> dikawatirkan kata Syaikhul Islam orang yang semacam ini yang semula dia menunggu haknya kembali. Dia menuntut agar dikembalikan oleh Allah Atau dibalaskan kepada orang yang mendolimi dia Pada akhirnya jika itu kebiasaan dia Dia akan berubah menjadi orang yang akan dituntut haknya Menjadi orang yang akan dituntut haknya orang terhadap dirinya Artinya lama-kelamaan dia akan menjadi orang zolim Mengambil hak orang Harta orang, kehormatan orang. Semula dia menunggu di bela oleh Allah, pada akhirnya dia akan menunggu kehancuran di adab oleh Allah Swt. Maka enggak baik. Kalau sekecil apapun segala sesuatu dia tuntut, dia minta haknya. Biasakan untuk berlapang dada. Kita semua, tidak ada pengecualian. Kita semua belajar. Maafkan. Apala itu, apalagi itu dari ikhwanul nasrullah kita sendiri. Istimadilah. Ada gesekan kadang ini syaitan main di situ, permainkan, menambah keruhnya masalah. Dia mungkin itu harta, nipu, bawa lari, Mungkin itu kehormatan kita, nama baik kita atau keluarga kita atau ini itu macam itulah. Berlapang dadalah Maafkan Zalat orang Makanya Allah perintahkan Hudil afwa Maafkan Wa'mur bil urfi Perintahkan kepada yang ma'ruf Wa'arid anil Jahilin dan berpalinglah Dari orang-orang jahil Jangan kamu layani Orang yang jahil itu Jangan kamu layani Umar bin Khattab dekat sekali dengan Khur bin Qais. mana mana Khur bin Qais diajak oleh Umar. Sampai satu saat paman dari Khur bin Qais ini Uyainah Al Fazari memanfaatkan. Kamu kan dekat dengan Amirul Mukminin dengan Khalifah Umar. Coba atur, aku mau ketemu sama dia. Lha, harus nudon ponakannya, sampai ditemui oleh Umar. Bayangkan Khalifah dengan kesekian kesibukannya, dengan sekian tanggungjawabnya, kehormatan dan kewibawaan beliau sebagai Umar. Begitu ketemu Apa yang disampaikan Uyainah ditunggu tunggu mungkin ada perlu apa Dia katakan wahai Umar Inna La tu'til jazil Wa la tahkum Bainana bil adil Kamu itu Kalau ngasih tidak pernah banyak Tidak seperti Rasulullah Royal masih Banyak ngasih kami Bahasa lainnya kamu ini pelit, khalifah yang bakhil dan kamu kalau hukum menjalankan hukum enggak pernah adil di kita di celak. Khalifah ini waliul Amr pemimpin yang harus dihormati. Marah Umar dan pantas beliau marah bersenggol. Rakyat hati berdiri beliau dan hampir mukul ini Uyainah langsung berdiri ponangan beliau tadi ponangan Uyainah si Hur bin Kais meredam umat Allah swt sudah Mirwim sudah, sudah ingatlah Allah berkata naik tadi Khudilafwa maafkan wa'mur bil 'urfi rattakan badai' ma'ruf wa'rid 'anil jahilin dan berpalinglah dari orang jahil jangan dilayani orang jahil wa hadza 'ammi dan ini pamanku dia orang-orang jahil jangan kamu anggap jangan kamu layani wa kana waqafan fi kitabillah dan Umar berkata hur Orang yang sangat pendiam atau berhenti di hadapan Kitab Allah kalau sudah ayat Allah ayat sebutkan demikian, harus boleh berhenti, boleh maafkan, tidak boleh sudah azam untuk ngapak-ngapakan Uyainah gitu, begitulah kebesaran para Sahabat para Aiman. Kata Muta Nabi penyair, "Wahyabumu di aini cagir-cagairu, wa yasburu di aini alghabim alghaaimu." Di mata orang kecil. Orang kecil bukan fisiknya, artinya orang yang agak besar, bukan orang mulia, bukan orang terhormat, bukan orang yang ngerti syariat, orang kecil, kerdil mentalnya, kerdil jiwanya. Di mata dia, perkara kecil itu jadi perkara besar. Tapi di mata orang-orang besar Seperti Umar Semisalnya Perkara besar itu kecil Itu bedanya Kalau orang kecil Barang kecil Masalah kecil jadi besar bagi dia Padahal nah, orang Tidak sengaja Wih ya. dia tuntut kesana Kemari sudah Ucapan yang terlontar, bahkan mungkin bukan maksudnya demikian, cuman karena dia salah paham, tersinggung, jadi besar Padahal perkara kecil, karena memang di mata orang kecil masalah kecil itu kayak masalah besar bagi dia. Masalah paling sepuluh ribu ya Allah, seratus ribu ya Allah, itu besar bagi dia sesuai kekecilan dia. Tapi di mata orang besar, masalah besar kecil. Lihat Umar, maafkan. Khalifah, Amirul Muminin. Lihat Maimun bin Mahram, orang besar. Perkara besar, kecil bagi beliau, gak teranggap. Bahkan lebih dari itu semua Rasulullah SAW. Ketika Fatuh Mekah, kita tahu dikuasai Mekah oleh Rasulullah SAW. Pures dikumpulkan, kata mereka atau orang pures bersama mereka habis kita hari ini. Dulu kita yang mengdalimi, dulu kita yang nyacimaki, dulu kita yang nyelah, dulu kita yang berbuat berbuat begini kepada Rasul dan para sahabatnya. Sekarang mereka yang berpuasa. Sekarang mereka yang pegang Mekah hancur kita habis sudah dibunuh habis kita dendam mereka di saat berkuasa kumpulkan semua oleh Rasul menurut kalian apa yang aku lakukan pada kalian apa yang akan aku lakukan pada kalian idhabu fa antumutulakal pergi Kemana kalian suka, kalian merdeka Kalian bebas Nah di apa-apa kan Di mata orang besar Perkara besar Kita tahu bagaimana di Mekah Sebelum beliau hijrah 13 tahun Bukan 13 hari, bukan bulan Pressure Yang terus menerus Agap, siksa, cacimaki Celaan Disakiti para sahabat, bahkan Rasulullah sallam diganggu luar biasa. Hilang penyihir, gila, penyair, apa saja sudah. Begitu berkuasa di Mekah. Maafkan. Sallallahu alaihi wasallam. Luar nah, kebesaran itu banyak dari mereka simpati dan masuk Islam akhirnya. Hasil Hak Dalam persaudaraan Dan tidak akan bisa berjalan Dengan baik Tidak akan bisa dijaga Kecuali dengan sifat ini Afu Pemaaf Dari segala Kesalahan Dan kekeliruan yang ada Mungkin itu beberapa Hukum yang penting dan perlu untuk kita ketahui merupakan bermanfaat untuk kita semua sehingga dijadikan kita ikhwah mutahabbin fillah saudara-saudara yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa taala wallahu ta'ala sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Alhamdulillahirabbil